munqati as-sanad keterputusan sanad munqati as-sanad didefinisikan adalah hadis yang sanadnya tidak bersambung dan telah disampaikan bahwa salah satu syarat hadis sahih dan hasan adalah sanadnya bersambung berbagai jenis keterputusan sanad Keterputusan sanad terbagi menjadi empat macam, yaitu mursal, mu'alaf, mu'addal, dan menkoteh. Yang pertama, mursal adalah hadis yang sanadnya diangkat oleh seorang sahabat atau tabiin langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal dia tidak mendengarnya dari beliau. Yang kedua mu'alak adalah hadis yang dihapus permulaan sanatnya. Kadang yang dimaksud adalah hadis yang seluruh sanatnya dihapus. Misalnya ucapan Al Bukhari, wakhanan Nabiu Shallallahu Alaihi Wasallam yadkurun Laha fi kulli ahyaanih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berpikir kepada Allah dalam setiap keadaannya. Adapun hadis yang dinukil oleh seorang pengarang kitab seperti pengarang kitab Al-Umdah yang dinisbatkan kepada kitab induk tanpa menyebutkan sanad maka dalam kondisi seperti ini hadis tersebut tidak dapat dihukumi sebagai hadis muallaq sebelum meneliti apakah hadis tersebut tercantum dalam kitab induk yang disebutkan Hal ini dilakukan karena sang penukil memang tidak menyebutkan sanad hadis tersebut dan hadis yang ia nukil merupakan cabang. Sedangkan hukum cabang itu mengikuti hukum asalnya. Yang ketiga, Mu'dal adalah hadis yang di tengah-tengah sanatnya ada dua orang perawi atau lebih yang dihapus secara berturut-turut. Yang keempat, Mu'nun Kote adalah hadis yang di tengah-tengah sanatnya ada seorang perawi atau lebih yang dihapus tetapi tidak secara berturut-turut. Ada yang dimaksud dengan hadis mengkoti adalah setiap hadis yang sanatnya tidak bersambung, sehingga mencakup empat jenis hadis yang disebutkan di atas. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, dia berkata, Al Humaidi bin Abdullah bin Az Zubair telah menceritakan kepada kami. Dia berkata Sufyan telah menceritakan kepada kami dia berkata Yahya bin Said Al-Ansari telah menceritakan kepada kami dia berkata Muhammad bin Ibrahim At-Taimi telah menceritakan kepadaku bahawa dia mendengar Al-Qamah bin Abi Waqqas Al-Aisi berkata Aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata di atas mimbarnya Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya semua amalan itu bergantung pada niat. <tuh> Pertama, jika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dihapus dari rangkaian sanad di atas, maka hadis tersebut tergolong sebagai hadis mursal. Kedua, jika Al-Humaidi dihapus dari rangkaian sanad di atas. Maka hadis di atas disebut sebagai hadis mu'alak. Ketiga, jika dalam rangkaian sanad di atas sufyan dan yahya dihapus, maka hadis tersebut disebut sebagai hadis mu'adhal. Yang keempat, jika hanya sufyan yang dihapus atau dihapus bersama ataymi dari rangkaian sanad di atas, maka hadis tersebut disebut sebagai hadis munqotik. Hukum hadis yang memiliki keterputusan sanad, hadis yang memiliki keterputusan sanad dengan seluruh jenisnya tertolak, karena kondisi perawi yang terhapus dari sanad tidak diketahui. Namun hukum tersebut tidak berlaku pada jenis hadis yang memiliki keterputusan sanad sebagai berikut: pertama, hadis Mursal Sohabi; kedua, hadis Mursal Kibar Tabi'in. Hal ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Apabila didukung oleh hadis mursal yang lain, dan juga didukung amalan sahabat atau kiyas. Yang ketiga, hadis muallak yang menggunakan sigot jazem dalam kitab yang dipastikan akan kesohihannya seperti sohi al bukhari. Yang keempat, hadis yang memiliki keterangan putusan sanad. Namun dalam jalur periwayatan lain, sanad hadis tersebut mutasil atau bersambung dan memenuhi semua syarat untuk diterima.